Tapi ada yang menyebut tunggakan pajak berbeda dengan penggelapan pajak yang tuntutan pidananya memang harus dituntaskan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pimpinan Pusat Pengembangan Ilmu Perpajakan Didik Pomadi. Pak Didik, bagaimana pandangan Anda? Bisa itu kalau menurut saya bisa karena kan permasalahan perpajakan itu sebetulnya kan permasalahan perdata ya tapi di dalam unsur permasalahan perdata tersebut jika ditemukan suatu ke apa ya istilahnya tindakan-tindakan kriminal itu ya tentu saja harus dipisahkan penanganannya. Nah, penanganan misalnya dia mau ganti rugi atau istilahnya membayar dari yang seharusnya dia bayar itu dia baru dalam tahap penyelesaian kasus perdata. Nanti sila pidana ini tentu saja tetap saja dilanjutkan. Jadi enggak bisa ya tetap melunasi pajak tapi pidananya bebas. Jadi gini, istilah semacam di dalam undang-undang itu yang tersirat di situ nanti kalau istilah semua wajib pajak istilahnya saya mau bayar saja supaya tindakan nah, ini nanti sistem sistem apa ya istilahnya Uh, aturan ataupun anunya jadi kasau. Jadi semacam sekarang kalau kita kembalikan kepada dirjen pajak, dia membentuk suatu tahanan. Anunya. Sekarang kan dibentuk tahanan untuk uh, wasi pajak. Itu kan tujuannya juga tidak serta merta orang wah saya ketahuan karena ketahuan sudah saya bayar pajaknya saja tak bayar. Nah itu kan tujuannya dibuat suatu penjara wasi pajak itu tujuannya tetap dilakukan suatu hukuman pidana terhadap mereka-mereka yang melakukan Bukan akan pidana di bidang perpastakan. Nanti uh, di lapangan orang yang terisinya yang mampu lah katakanlah. Dari mereka pelaku ekonomi yang mampu, yang mampu membayar istilahnya apapun, denda berapapun denda. Nah itu sifat keadilannya nggak ada. Karena masuk sebagai korupsi ya? Betul so ini kan sejarahnya dalam hal korupsi juga kan nah sekarang kalau pak menteri keuangan menguakan bahwa karena sudah bayar sudah melunasi tunggakan atau sanksinya terus dia diberhentikan dari tuntutan pidana untuk apa mereka membentuk satu penjara untuk wasif wasa kan gitu nah kita berbicaranya secara analogi juga kan gitu apa yang tersirat di dalam yang diatur dalam undang-undang Ya namanya undang-undang itu seringkali begitulah presesi yang tersirat ini, nah seringkali bisa dikelok kelew kan bagi mereka yang yang mampu untuk demikian. Demikian Didi Pomadi dan saya Rizal Andika.